Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin Subhanallah, subhanamana khalakal insana wa sawarah Subhanamana nazama wa dabbarah, subhanallahil aliyyil azim Ashadu ala ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadah rasulullah Pemirsa jikmah pagi di mana saja anda berada Kita bertemu kembali dalam acara dakwah Agama Islam Acara kerjasama antara Ditjen Dimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia dengan TVRI Pemirsa, acara ini banyak sekali e, pemirsa baik di kota besar sampai di daerah-daerah Nah pada kesempatan pagi hari ini kami akan berbincang tentang e, suatu topik yang menarik dan perlu bagi kita Terutama bagaimana agar kita, keluarga kita nantinya seadah di dunia wal akhirah bahagia dunia dan akhirat itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema tentang pendidikan anak dalam keluarga muslim kenapa tema ini kami bahas e, dikaitkan dengan hadis rasulullah izmat abnu adam inqotul amalul ilabi salasin kalau anak adam meninggal dunia maka putus semua amalnya kecuali tiga yang pertama adalah sodakor jaria yang kedua adalah ilmu nyuntafobi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun sholihun yadulahu, anak sholih yang mendoakannya. Bagaimana agar kita semua memiliki anak-anak yang sholih dan sholihah yang nantinya bisa menyelamatkan kita para orang tua. Untuk itu kami hadirkan seorang narasumber yang insyaallah sudah tidak asing lagi. Al-Mukarram, Ustaz, Dr. Andes, Haji, Nandi, Naksabandi, Master Hukum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih start atas kehadirannya, kita akan berbincang tentang pendidikan anak dalam keluarga muslim. Dan pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan pula kelompok pengajian Baiturohim dari CPT Utara Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Baik pemirsa. Kami akan langsung berbincang dengan tema ini, tema pendidikan anak dalam keluarga muslim Kita tahu bahwa banyak keluarga muslim yang sukses tapi tidak sedikit pula yang gagal Terbelakang, miskin, bodoh dan sebagainya Sat, tak perlu untuk memulai perbincangan, tak? Eee... Uh, istilah bahasa Arab itu ada istilah A'ilah ya. uh -huh. Ada istilah Usrah ya, yeah. tentang keluarga itu uh -huh. Tapi di negara tercinta kita ini telah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, namanya Undang-Undang PKDRT, yaitu penghapusan kekerasan di rumah tangga. Mm. Yang dimaksud keluarga adalah di situ dijelaskan keluarga itu terdiri daripada suami, istri, anak, itu pokoknya. Yeah nah kemudian kalau ada orang yang ikut di rumah kita seperti pembantu atau ponakan itu juga bagian daripada keluarga mm -hmm. ya, itu keluarga mm -hmm. sedangkan tadi muslim muslim adalah orang Islam mm -hmm. ya keluarga ini adalah unit terkecil dari masyarakat ya jadi keluarga masyarakat bangsa dan negara jadi kalau ini bagus tiap-tiap keluarga maka masyarakat akan bagus masyarakat bagus maka bangsa dan negara pun akan uh, bagus juga jadi itu makanya keluarga ini sangat penting anak-anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu subhanahuwata'ala yang tidak boleh kita sia-siakan jadi anak ini adalah amanat Allah ya Nah oleh sebab itu bagaimana ini supaya anak ini dalam keluarga muslim ini Tadi bisa menolong orang tuanya, ya. bisa jadi. Bagaimana cara mendidiknya mm -hmm. Jadi penyelamat ya. Mm -hmm. Yang pertama adalah yang harus pertama kali ditanamkan itu pendidikan keimanan. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Surat An-Nahl ayat berapa pak? Berapa. 78. Ya. Wallahu ahrojakum Minbutuni ummahatikum La ta'lamunasyai'ah Allah mengeluarkan kamu Dari perut ibumu itu Dalam keadaan tidak mengerti apa-apa Jadi begitu keluar ya. Tidak mengerti apa-apa hmm. Tapi wajah anakumu sama. Allah menjadikan pendengaran Jadi pendidikan pertama yang harus Diterima oleh anak itu Adalah lewat telinga, ya. hmm. Kemudian, adalah lewat telinga. Ya. Hmm. Kemudian walabsor Mata Wal upidah baru hati. Nah, jadi lewat telinga, lewat mata, lewat hati. Makanya perlu diajarkan kematian nah. ketika lahir. Memang hadis ini ada yang mengatakan hadis doa tapi dari dua jalan. Hmm. Ya? Artinya kalau hadis doa dari dua jalan, maka naik derajat hadis itu menjadi hadis hasan lengwerihi. Hmm. Di mana di dalam hadis itu sebutkan bahawa Rasulullah SAW mengadani telinga kanan, ya. Eh, kepada Hasan dan Hussein ketika Fatimah melahirkannya dan Ikomat pada telinga kiri ya. Nah, hadis ini didukung juga oleh hadis yang lain ya, Ini hadisnya hadis Soheh Ittahu ala sidyanikum biawali kalimatin la ilaha illallah Bukalah pertama kali pada telinga anak kita itu ketika lahir itu dengan kalimat la ilaha illallah Maka ada Allahu Akbar atau boleh juga La Ilaha Illallah. Jadi anak itu jangan dengan nyanyian-nyanyian pak, ya, nyanyi apalagi nyanyian-nyanyian yang tidak mendidik, ya, nah, banyak nyanyian yang tidak mendidik, ya, atau anak itu sambil digendong-gendong baca solawat, baca kalimah La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Biar masuk ke telingaian kalimah tauhid itu Kalimah taibah Jadi jangan sekali-kali para pemirsa, ibu-ibu di rumah Ya Anak bang Toib, bang Toib, mengapa tak pulang pulang anak mah? <laughs> ya. Sudah tiga tahun, sudah tiga tahun, tiga kali puasa, tiga kali lebaran kan? Kali, kali, kali, kali. Tapi sekarang sudah ada jawabannya, sudah pulang. Karena hmm. karena sibuk cari, itu cari duit buat keluarga ya. juga. Jadi dah hmm. pulang sekarang, Betul. alhamdulillah. Ya. Gimana ya. jawabannya? Ya saya jawabannya lupa saya Nah yang jelas anak itu harus ditanggung kalimah la ilaha illallah ya? Pembiasaan nah, Kemudian tujuh hari pak Tujuh hari para pemirsa Anak ini diberi nama yang bagus Ahsinu sinu asma'a abna'akum Baguskan nama anakmu Ya, Jadi sunat memakai nama Ahmad Atau nama Muhammad ya? nah. Kemudian Kemudian kalau memakai nama Allah, pakai abdu, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Majid, Abdul Aziz ya. Maksudnya uh, maksudnya <coughs> tidak boleh menyamai nama Allah. Ya, ya misalnya ya. si Qohar. Iya. Ya, Qohar ya. itu kan pemaksa itu nama Allah. Qohar ah. Al itu nama Allah. Ya. Hmm. Jadi pakai abdu, Abdi. Ya. Hambanya. Hambanya hmm. ya. Jadi itu nah ketika tujuh hari itu jangan dibiarkan anak diberi nama ah tong kita mah orang miskin jangan bagus-bagus namamu si pengki mm. ya jangan mm. jangan samakan dia dengan yang lain ya itu anak kita nah kemudian anak itu diakikahkan ya, acedahkan dicukur rambutnya. Dicukurnya itu bukan sedikit-sedikit, habis cukurnya, ya, habis dihabiskan, ya. Karena itu namanya aqal. Aqal itu adalah rambut yang dibawa dari perut ibu. Namanya aqal, maka upacaranya disebut akikah. Cukur rambut ya, habis. Nah, kemudian setelah dicukur habis, ya, supaya itu anak tidurnya tenang. Kalau anak tidurnya tenang, bapaknya, ibunya juga tidurnya tenang. Ya. Coba kalau anaknya sedikit-sedikit bangun. Ya. Sedikit bangun, sedangkan hmm. tadinya suami kan puasa. Tuh. <kuh> ya. Lama tuh ya waktu nipas kan ya. lama. Nah, ya. ini jadi bagaimana Baik. ini supaya tenang gitu tidurnya itu suami Baik. tenang, anak juga tenang. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, maaf Ustaz saya seladuset karena kita sudah masuk waktu subuh. Uh, saya akan uh, menyapa pemirsa, pemirsa di mana saja Anda berada, kita akan salat subuh terlebih dahulu dan setelah salat subuh akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat yang terkait dengan masalah pendidikan arka ini yaitu surat Luqman, surat ke-31 ayat 16 sampai ayat 18. Dibacakan oleh Ustaz Doktor Andes Haji Ismail Idris dan Sari oleh Tuti Ali. Mari kita salat subuh terlebih dahulu. Dengan nama Allah yang maha pengasih. Maha Penyayang Lukman berkata Hai anakku Sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi Dan berada dalam batu Atau di langit Atau ada di dalam bumi Niscaya Allah akan mendatangkan balasannya Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan perbuatan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.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 lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara dakwah agama Islam. Acara merupakan kerjasama antara Ditjen Bih Mas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas tentang pendidikan anak dalam keluarga muslim. Baik, kami lanjutkan dengan Al-Muqaram Ustadz Nandi Naksabandi. Ustadz, uh, tadi sudah sampai penjelasan akhir, Ustadz. Bisa ya. dilanjutkan, Ustadz. Silakan. Jadi... Pada ilmu jiwa perkembangan ada fase-fase anak. Nah, ketika fase-fase itu ada yang harus diterima pendidikan ketika masa bayi, mm -hmm. masa kanak-kanak, masa anak, yeah. masa remaja, masa dewasa. Nah, dalam masa bayi itu antara lain adalah apikah? Mm -hmm. Apikah ini adalah sebagai upaya suatu luapan kegembiraan bahwa anak yang datang itu memang dilukulkan, memang kehadirannya diharapkan. diharapkan. Jadi jangan begitu anak keluar, kata bapaknya, ala lu dongol lagi, nawal lagi. <laughs> Jadi anak itu merasa, waduh. Dijadikan ya? beban ya. Karena, Karena kata si Jibundrud, si Jibundrud itu seorang ahli menjiwa anak, beliau orang Hongaria tapi lama tinggal di Jerman. Hmm. Amat kejam kalau kita menganggap bahwa anak kecil itu tidak mengerti apa-apa. Hmm. Bahwa pada anak kecil itu punya susu dan sarap yang dapat merekam kejadian di sekelilingnya makanya itu Rasulullah itu sudah ahli ilmu jiwa wah yang paling tinggi itu ya sudah mengazankan telinga kanannya mengajarkan aqiqah ya kemudian anak itu belajar sedekah ya uh -huh. jadi kan ditimbang rambutnya itu Pak ditimbang ya dinisbatkan kepada emas atau perak misalnya rambut yang dibawa dari perut ibu itu satu gram si bapaknya ya bersedekah senilai harga satu gram emas nah, sekarang berapa harga mas berapa sekarang? 250 ribu ya 250 ribu, nah sodakoh hmm. jadi kenapa ini anak belajar sodakoh supaya anak ini nanti jadi orang kaya jadi hmm. dari orang itu tergantung latihannya kalau latihan dari bayi berenang di Amerika sekarang orang belajar berenang tuh bukan sudah remaja dari ya. bayi yeah. hmm. jadi kalau dari bayinya sudah berlatih sodakoh nanti sudah besarnya juga inginnya sodakoh hmm. zakat Ya. Jadi kan orang kaya, orang zakat orang kaya. Kalau orang miskin ngancan zakat beli jaket aja susah, ya. Nah. Itu. Uh -huh. yeah. Nah. itu pendidikan yang harus diterima pada masa bayi. Diberi nama yang bagus, di ya. Nah, uh -huh. masuklah setelah bayi masa kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak ini adalah anak ndaklah diberi ucapan-ucapan yang bagus mm. jangan sekali-kali ngomong kepada anak ucapan-ucapan yang kotor mm -hmm. ya yeah? yeah. jadi apalagi nama-nama kebun -nama binatang ya? uh -uh. atau misalnya menyebut anak dengan nama binatang Masya Allah atau sejauhkan itu yeah? ya masih ada kan itu kalau orang yang orang tua yang tidak terdidik ada yang manggil anak itu Hai hey, anjing mm. ya yeah? mm -hmm. Bapanya juga gitu, hei anjing mandi katanya. Kata kakaknya pada adanya minta dong anjing, seisi rumah anjing kabeh, Seisi rumah anjing semua. Yeah, nah jadi hati-hati tutur kata yang baik, ya. Tak apa-apa kita saja yang baca, mau makan, ayo baca Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya saja yang baca, bapanya saja yang baca, yeah. Ya? Anak ikutin nanti. Anak-anak juga biar mendengarnya saja kan, mungkin mendengar, mendengar. pendengaran. Nah. Jadi misalnya anak berbangkis kata kita Alhamdulillah kita saja yang Alhamdulillah Nggak apa-apa anak-anak membaca biar terus mendengar kalimah-kalimah taurib tadi kalimah-kalimah taibah Ya subhanallah ya walhamdulillah Allahu Akbar lah haulah wala kuwata illa billah ya? hmm. nah, Itu pada masa kanak-kanak pada masa anak Nabi bersabda min haqqil waladi alal walidi ayu alibahul kitabah kalau sudah jadi anak kalau dulu orang ngukur begini pak ramu sekolah nih ya juga hmm. ya, ah, ini sudah sampai oh, katanya sekolah nah, itu 7 tahun kalau dulu ya hmm. tapi sekarang di Iran itu ada 15 tahun sudah jadi dokter hmm. 15 tahun ya hmm. di Amerika di Inggris banyak orang 18 tahun 22 tahun sudah S3 Pak ya. Hmm. jadi sekarang usia belajar sudah semakin harus berpacu ya Bahkan ada seorang dokter mendidik anaknya di rumah saja. Yang dididik cuma matematika sama bahasa Inggris. Hmm. Masuk nanti sekolah SD kelas 5. Masuk SMP langsung kelas 2. Cuma 2 tahun di SMP. Masuk SMP kelas 2. Hmm. Ya, ada, singkat-singkat. Karena belajar itu yang penting bahasa asing, matematika, Pak. Matematika itu belajar logika. ya Jadi supaya berpikirnya logik. Nah ini kita ini lemah dalam matematika ini. Nah, kembali minhakil waladi alal walidi ayu alimahul kitabah yang pertama kali harus diterima oleh anak itu belajar tulis baca, hmm. ya. Karena tulis baca ini sebagai dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan selanjutnya. Kan yeah. orang harus bisa nulis, hmm. harus bisa baca. Yeah. Yang kedua kata nabi Wa ayu alimahus an sibahah anak diajari berenang berenang itu adalah induknya olahraga karena kalau berenang semua unsur gerak tangan kaki semua ya hmm. ini juga takut tenggelam jadi otak semua jadi artinya anak-anak kita fisiknya harus kuat maka Nabi bersabda hmm. al-mu'minul qawiyu hayrun atau haabilallah minal mu'minid ba'id jadi hmm. orang Islam harus kuat secara ya. fisik ya. harus bisa naik kuda hmm. ya Nah gitu baik set saat kita beri kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk mengajukan pertanyaan pada kita, baik, untuk baik, melengkapi iya. penjelasan, silakan teman-teman uh, di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumono dari Majelis Taklim Pehdul Rahim. Dewasa ini, kalau enggak masa sekarang ini, yaitu anak-anak gemar sekali dengan permainan game atau PS uhum. dan sejenisnya termasuk komputer mungkin internet uhum. yang akan saya tanyakan Pak yaitu apa diperbolehkan dalam permainan itu dan apa solusinya apabila diperbolehkan uhum. terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam silakan selanjutnya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman saya Muhammad Syukur dari Majelis Petrohim Cipta Utara Kebayaran Galu Jakarta Selatan pertanyaannya langsung aja Pak e, kebetulan saya mempunyai seorang anak dua orang anak yang pertama e, anak saya diberi nama Sifat Aulia dan yang kedua diberi nama Nuh Ibnu Mansur yang saya ingin pertanyakan adalah apa arti nama tersebut Uh, anak kedua tersebut dan bagaimana cara memimpin dan dijadikan anak yang berbakti pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kedua berbakti pada kedua orang tuanya dan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Solusinya bagaimana Pak? Itu aja pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doa dulu, nanti kita lanjutkan. Silakan, Pak. Ya. Hmm. Jadi uh, sekaligus saja ya, baik dari Bapak. Ya, siapa namanya? Pak Jumono Pak Jumono ya. Jadi yang namanya komputer, internet itu bebas nilai, ya. Artinya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Cuma tergantung bagaimana cara penggunaan dan pengawasan, ya. Cuman sebagusnya nonton TV juga anak itu diawasi oleh orang tua, didampingi oleh orang tua, ya. Karena banyak yang seharusnya harusnya ditonton oleh pemuda atau oleh dewasa tapi ditonton oleh anak-anak. Uh -huh. Sehingga anak-anak sudah tahu sekarang arti cinta-cinta anak kecil. Uh -huh. Usi, usia tiga tahun enggak tahu cinta, Pak. Uh -huh. Padahal terus terang pipis saja belum belum dong, uh -huh. ya. Uh -huh. Pipis sudah sudah tahu cinta itu, uh -huh. ya. Nah. Uh -huh. Itu memang ya pemerintah membolehkan ya, membolehkan artinya seperti permainan-permainan itu. Cuma uh -huh. hak kita harus memilih. Kan ada permainan puzzle, ada permainan uh, apa komputer ya. anak itu, ya Tekan untuk belajar teki. baca. Ya. Sekarang ada anak kecil bisa baca. Usia 3 tahun sudah bisa baca. Cucu saya 3 tahun sudah bisa baca ya. Oh. Belajar dari komputer, 3 tahun sudah bisa. Jadi kalau tergantung daripada Bukan alatnya, hmm. tapi bagaimana cara kita menggunakan alat itu iya. Ya. Keberadaan alat, satu hal yang tidak bisa dihindari Tinggal orang tua bagaimana memfilter ya, ya. Menyaring, ya, mana yang positif, mana yang tidak Satya. Sekarang ini sebab yang namanya era informasi, era globalisasi ya susah membendung alat-alat seperti itu dan sudah masuk ke rumah sekarang ya. ke kamar ya hmm. anak nonton TV Indovision atau apa di TV bisa masuk ke kamar sekarang hmm. Nah, maka filter agama ini yang harus kuat kalau agama ndak kuat sementara disuguhi dengan tontonan-tontonan dan sekarang ini kadang-kadang tontonan jadi tuntunan tapi tuntunan jadi tontonan hmm. ya? ada orang ngaji malah ditonton malah ya? Tontonan menjadi tuntunan. Uh -huh. Nah, selanjutnya nama tadi nama anak Bapak Haji itu ya. Nah, yeah. uh, namanya Sipa Aulia. Sipa itu kan obat. Uh -huh. Ya. Aulia para nabi jama' dari para wali, jadi uh -huh. obatnya para wali. Uh -huh. Tapi bukan buat terwali. Heeh. Uh -huh. Ya, jadi obatnya para wali. Uh -huh. Ya. Yang satu lagi adalah Nuh Mansur ya. Ibnu Mansur. Nuh, Ibnu Mansur bagus. Ya, uh -huh. Nuh itu kan dinisbatkan kepada Nama nabi. Nama Nabi Nuh itu juga termasuk salah seorang Nabi Ulul Azmi Minarusul Nabi pilihan juga mm -hmm. kesabarannya dan semua Karena Nabi Nuh itu dakwah selama lima, 950 tahun pak Coba. Karena umur-umur orang dulu lama ya 950 tahun dakwah Nabi Ibrahim itu dihitan usia 70 tahun pak Ikhtatana Ibrahimu khalilirahman lama atat atas samanunasana wah tatana bilqadumi Di hitam Nabi Ibrahim ketika beliau berusia 70 tahun dan di pakai kampak hmm. Karena umur orang-orang dahulu lama Kalau orang sekarang hanya 60 atau 70 ya bahkan untuk pegawai negeri dan BUMN idenya 58. Hmm. 56 pensiun, 57 stres, 58 strike langsung stop. <tuk> <tuk> ya. Belum nyampe 60 dong ya. 60. Terjual dosen ya. Cui dosen. Dosen, 60, guru itu ya. Jadi kalau rata-rata 60, Bapak Ya, para pemirsa yang sudah 50 tinggal 10 tahun lagi. Hmm, Mohon maaf saya bukan nakut-nakutin ini. Yang hmm. sudah 55 tinggal 5 tahun lagi, yang sudah 58 tinggal 2 tahun lagi, yang sudah 59 tahun 11 bulan 27 hari berarti tinggal 3 hari lagi. Nah, sedangkan kalau orang sudah 60 belum mati juga, ini sudah pulang pokok tinggal bonusnya dapat bonus. Ya, jadi white and see, tunggu tanggal main. Iya, sama saya juga selaku pencerama, selaku narasumber di TPR ini, hmm. sama saya akan mati. Iya. Bapak juga papa, para pemirsa di rumah, hadir, selama akan mati. Semuanya hadir camat semuanya, iya. kalau mati. Iya. Iya. Nah, hanya bedanya mungkin saja bapak-bapak duluan, saya belakangan. <laughs> Tapi bisa juga pak, saya belakangan bapak duluan. Bisa. Iya. <laughs> <gini. Nah. laughs> Kita, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu uh, dendang lagu mu, dari GC Genasi Seniman Jalanan Bulungan. Lagu yang pertama adalah Cahaya Hati. Mudah-mudahan lagu ini menerang, menerangi kita semua. terima kasih anda masih setia bersama kami tadi telah kita dengarkan bersama dendang lagu cahaya hati mudah-mudahan kita semua hati kita semua senantiasa terterangi senantiasa mendapat Nur ilahi mudah-mudahan Pemirsa perbincangan akan kami lanjutkan Ustadz tadi ada yang belum uh, lengkap dijelaskan min haqil walid ilawaladihi jadi hak uh, dari orang tua terhadap anaknya set apalagi ya yeah. Pertama, mengajarkan tulis baca sebagai dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan selanjutnya. Ya. Kedua, anak itu juga kesehatannya, harus olahraga. Juga orang mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada orang musim yang lemah. Ya. Kemudian, mm -hmm. ayu limahur rimayah, anak itu belajar memanah, mm -hmm. menombak. Nah, pada saat itu, memang sesuai masanya, keterampilan pada saat itu adalah memanah-menombak. Mm -hmm. Tapi jiwanya, isinya itu, ya, adalah anak itu harus diberi belajaran keterampilan, ya. Nah, pada saat ini memang dari industri-industri, home industri ya, sudah banyak dilakukan oleh anak-anak kita. Saya bikin sablon, bikin spanduk, termasuk bakar roti tadi, ya. Itu hmm. home-home industri itu, ya. ya. Hmm. Tapi yang belum dia itu high teknologi. Ya Kata Pak Habibie, hai teknologi ya ah, Yang belum ini ya Seperti bikin HP Ini bapak-bapak ini disebutnya HP ini. Bahkan Kiai-Kiai kemana-mana bawa HP sekarang Kalau dulu bawanya tas B ya. nah, Apakah kita sudah bisa bikin HP yang diperlukan oleh masyarakat ya. Di tiap-tiap kantor ada komputer Apakah kita sudah bisa bikin komputer Laptop Ya motor, mobil. Nah, ini kita berharap besar kepada BPPT, kepada LIPI. Bagaimana ini memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa itu dalam high teknologi. Apalagi sampai seperti di Iran bisa bikin apa nuklir. Korea Utara bisa bikin nuklir, ya. Nah, kemudian di Cina juga ya, bisa bikin pesawat terbang bisa bikin kapal induk bisa bikin kapal selam nah ini di kita yang belum pada umat ini yang belum hmm. ya. baru industri-industri yeah. home industry <laughs> saja itu kewajiban orang tua mendidik anak itu juga adalah keterampilan hand tangannya ini ya Iya, tet. Kalau dalam bahasa seloroh, kalau Indonesia lebih hebat lagi, tet. Kalau di luar bisa bikin kapal selam, orang Indonesia makan kapal selam, tet. Oh, pempek di sini kan ada yang jual pempek. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. Baik, tet. Yeah. Terkait dengan tadi perlunya keterampilan, keterampilan menulis, membaca, berceramah. Ah, kebetulan kita undangkan uh, adik kita. Uh, Fiska Desprewinanda, is, uh, siswi kelas 5 SD Dia juara pidato uh, untuk tingkat Jakarta Selatan Dan mari kita kesempatan untuk um, menunjukkan ya, Mempraktekan um, uh, latihan pidato ini Latihan ceramah. Silakan Fiska Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma Ba'du Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Nandina Sobani Bapak Sunandar Ibnu Nur Para hadirin di studio Dan pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah pada kesempatan ini Fiska akan menyampaikan tentang guru pahlawan tanpa tanda jasa Atau guru pembangun insan cendekian Mengapa Fiska tertarik membahas tema ini? Karena menurut Fiska guru adalah orang yang luar biasa dan sangat berjasa setelah kedua orang tua kita Guru adalah profesi yang mulia Ia adalah pribadi yang menjalankan tugasnya Dengan sungguh-sungguh Ikhlas dan tanpa pamrih Banyak sekali guru-guru Yang rumahnya jauh dari sekolah Sehingga harus berangkat dari rumah Setelah sholat subuh Naik turun bis dan bahkan tidak jarang harus nyambung dengan naik ojek Agar tidak terlambat datang ke sekolah Masya Allah Sementara murid-muridnya jam-jam segitu masih asik tidur pulas Terus datang ke sekolah ada yang diantar dengan motor, mobil, bahkan ada yang bermobil mewah Sudah gitu datang terlambat lagi Hadirin yang dimuliakan Allah Coba kita renungkan sejenak Bisakah Bapak SBY menjadi presiden kalau tidak ada guru? Banyak lagi contohnya Dulu ia seorang murid Sekarang telah sukses menjadi dokter, insinyur, direktur, pejabat tinggi, pengusaha, menteri, bahkan presiden tetapi guru SD-nya tetap menjadi guru yang hidupnya sederhana dan prihatin. Apakah guru tersebut merasa iri? Tidak. Apakah guru tersebut menuntut balas budi? Tidak. Apakah guru tersebut menyesal dan kecewa? Tidak. Tetapi justru dia bangga karena muridnya telah sukses. Hadirin yang berbahagia. Si Heru hendak membeli angsa di alun-alun tengah kota. Guru adalah pahlawan bangsa, pembangun insan cendekia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Thank you for your attention. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Al afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih uh, Tadi telah kita dengarkan uh, bersama praktek ceramah atau belajar berceramah dari Fiska Desparawinanda uh, Tentu saja banyak Fiska-Fiska yang lain dan ini saya kira baik dalam rangka pendidikan anak ya di keluarga muslim Tad, uh, Kita lanjutkan hadis tadi atau kita perserahkan dulu uh, Kita lanjutkan sedikit Iya Orang tua itu wa allayarjukohu illa taiban. Mm -hmm. Jadi orang tua itu harus mencarikan rezeki yeah. untuk anak dan istrinya itu dari rezeki yang bersih, yang halal, mm -hmm. halalan taibah. Mm -hmm. yeah. Sebab dari rezeki, dari makanan-makanan atau uang yang tidak halal diberikan kepada anak dan istri kita, itu akan membawa efek psikologis ketika kita nyuruh sholat, susah mm -hmm. ya anak itu kalau adan subuh disuruh sholat pada di musholat, di masjid, kedengaran sholat, disuruh bangun, susah mm -hmm. nah ini harus introspeksi, mm -hmm. kok saya ustad nyuruh anak ini kok, kenapa gak mau bangun untuk sholat subuh nah ini barangkali kita memberikan rizki atau uang kepada anak dan istri kita itu dari yang tidak halal akan memepe. Bahkan lebih tegas lagi Rasulullah, "Kulul lahm min nabatan haram, tannaru aulabi." Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, ya, maka akan berhak neraka membakar daging itu. Jadi kita harus hati-hati di dalam mencari maishah, ya. Maka kata Nabi, "Abdul Qasbi az-ziroah." Sebaik-baik usaha itu adalah pertanian karena di pertanian enggak ada orang korupsi Pak mm -hmm. ya, korupsi. Mm -hmm. ya. nah kemudian Abdul Qasbi at-tijara sebaik-baik usaha itu berdagang selama berdagangnya itu tidak menipu tidak mengecoh tidak mengurangi sukatan ya pedagang yang begitu yang jujur itu sama dengan mujahid-mujahid ya. Mm -hmm. jadi Islam itu agama kerja bukan agama doa saja ya agama kerja Nah jadi anak-anak kita itu supaya kerja kerja kerja kerja dalam Al-Quran ikhmalu alam makanatikum. atikum ikhmalu pasayar ya, bekerja kamu akan dilihat tuh kerjaanmu oleh Allah dilihat oleh Rasul dilihat oleh orang mukmin. ya jadi kerja Bapak dari majlis taklim baitur rahim yang bekerja Ya, di pabrik roti, Mbak, ya? Iya. Itu ibadah. Bagian yang tidak terpisahkan. Jadi mencari nafkah yang halal untuk memberikan kepada anak dan istri kita hmm. itu bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah itu sendiri. Baik. Iya, afdul kasbi at-tijarah ya. sebaik-baik usaha itu ya. adalah dagang, tetapi bagaimana dagang yang menyelamatkan ya, karena ada pedagang yang jujur, pedagang yang tidak jujur, ada timbangannya diperberat dan sebagainya. Ya. Nah di hadapan kita ini banyak para pedagang, Pak. Uh, silakan yang akan mengajukan pertanyaan, silakan. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bostad. Salam. Uh, nama saya Burhan Saidi, saya dari Majelis Taklim Beitul Rahim, Kelurahan Cipete Utara, RW 7 Balai Jakarta Selatan. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, kalau tadi saya mendengar bahwasannya Rasulullah melarang bahkan eh, akan apa akan berakibat fatal ketika anak kita diberikan uang yang haram. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita kan namanya manusia mungkin ada masa hilap, Pak Ustadz. Jadi pada saat kita menyadari hal itu sudah terjadi, apakah kita masih bisa eh, membersihkan? dengan cara seperti apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih, Bu Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Ariadi dari Majelis Taklim Baiturrahim. Begini, Pak Ustaz. Uh, saya pernah mendengar ya. Kebetulan di Majelis Taklim saya sendiri ada kata-katanya kalau kita sering membaca surat Yusuf itu akan mendapatkan seorang apa anak laki-laki yang ganteng yang ya? ganteng lah boleh dikatakan gitu Ustadz ya. dan apabila kita sering membaca surat Mariam, Mariam kita akan mendapatkan seorang anak perempuan yang cantik E, yang ingin saya tanyakan gimana menurut pandangan Pak Ustadz apa itu benar ya ya, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Ya. dua pertanyaan yang menarik yang itu. pertama itu ada ayat tentang riba ya hmm. ada wadah rumah bakia minar riba jadi tinggalkan sisanya kalau kita sadar ya, misalnya kita itu eh, tadinya mencari barang-barang yang tidak halal hmm. dengan pada anak setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustad ini berhenti berhenti ya nah ya, pula kalau ada riba yang kita mengutangkan kepada orang dengan berlipat-lipat gitu ya, ya hentikan hentikan hmm. nah itu tobatnya hmm. kan tobat itu berhenti daripada perbuatan maksiat berjanji hmm. tidak menyesali perbuatan berjanji tidak akan mengulangi lagi ya hmm. jadi pintu tobat sangat terbuka ya hmm. jadi ada dalam hadis kunci Ya, wahai anak Adam, seandainya dosamu itu ya memenuhi langit dan bumi, kemudian engkau datang kepada Allah beristighfar selama engkau tidak musrik kepadaku, pala ubali, tidak peduli dosamu sebesar apa, yang penting tidak mensugat Allah, Allah akan ambilkan. Ya, mm -hmm. cuma kembali harus hati-hati di dalam hal makan ini, makan ini. Ya. Mm -hmm. So makan itu jadi daging, jadi darah kan. Nabi bersabda halaluha hisabun haromuha iqobun yang halalnya akan dihisab ya jadi dalam hal-harta itu min ainak tasabahu wapima anpakohu dari mana harta itu didapat dan kemana ditasarupkan sebab ada orang dari hasil korupsi tapi dipakai umroh hmm. dari hasil korupsi dipakai haji ini sama dengan money laundry cuci uang ya dan setan memberikan nasihat kepada orang itu benar kamu itu benar karena uang dari korupsi itu tidak hanya dipakai untukmu sendiri tapi dipakai umroh atau dipakai nyumbang masjid dipakai nyumbang madrasah Islam tidak bisa membenarkan untuk cara-cara yang untuk hal yang baik tetap harus ditempuh cara-cara yang baik juga mm -hmm. ya saya kira jelas pak lah ya? Ya, ya Jarang ada ceramah jelas seperti ini Nah sekarang orang yang hamil membaca surat Yusuf dan Maryam Hanya itu saja yang dibaca ini bagaimana nih? Nah, begini bahwa Al-Quran itu bukan hanya surat Yusuf Al-Quran itu bukan hanya surat Maryam Jadi itu... Si ibu itu yang penting kehidupan suami istri itu si suami ketika istri sedang hamil jangan membuat istri marah karena marah itu memerlukan energi yang sangat banyak hmm. ya jadi si istri dihiburnya diberikan sifat-sifat optimis insyaallah anak kita ini anak yang soleh ya bersyukur berdoa di situ ya hmm. tapi sah-sah saja boleh-boleh saja orang baca surat Yusuf boleh-boleh saja itu kan Quran juga surat Maryam, surat Yasin, surat Kahfi bahkan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu surat Kahfi terutama kalau malam Jumat itu surat Kahfi. Tapi kita akan bajakan baca surat Yasin hmm. ya. Itu kalau di hadisnya surat Kahfi malah. Hmm. Tapi Yasin juga boleh pokoknya abdolu ibadati ummati tilawatil Quran. sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al Quran. artinya tadi bahwa surat Maryam surat uh, apa Yusuf bukan dilarang baik-baik saja dan ya. ada pahala ya tetapi ya. jangan semata-mata itu ya, ya. yang lain ya. sudah boleh surat al-wakiyah juga akan perlu ya kalau ah. Bapak banyak utang wakiyah ya. <laughs> <laughs> <laughs> nah itu ya nah kemudian itu di rumah harus didemukan nawiru buyutakung di salati wa quran sinari rumahmu itu dengan salat dan baca Al-Qur'an. Saya waktunya singkat kalimat penutup saat terkait kan dengan... singkat saja gimana? Keluarga di Al-Qur'an itu ada surat An-Nisa, Pak. Itu menceritakan tentang keluarga, tapi ujung-ujungnya salat. Hmm. Ujung-ujungnya salat. Jadi kalau ingin keluarga itu bercahaya, keluarga damai, keluarga sakinah Mawadah daw salat kuncinya salat. Semua salat, suami salat, hmm. istri salat, anak salat, pembantu salat, ponakan yang salat. Hmm. Insyaallah rumah akan bercahaya. Amin. Itu. Amin. Amin. Baik, saat pemirsa di mana berada, sungguh menarik dan beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dari perbincangan ini bahwasanya Uh, kita perlu melahirkan atau menumbuhkan anak-anak soleh di lingkungan keluarga kita uh, Anak soleh ditentukan oleh pertama warisan doa dari orang tuanya Orang tua harus berdoa yang baik demi anaknya Yang kedua sebelumnya antisipasi adalah memilih pasangan Pasangan yang baik, pasangan yang muslimah, yang uh, mu'minah dan kemudian uh, doa di kala mengandung itu perlu itu sebabnya tadi disampaikan oleh Ustadz perlu memba banyak membaca doa dan membaca Alquran ketika seorang ibu sedang mengandung dan keempat. Uh, terus-menerus memohonkan kepada Allah anak agar memiliki anak yang soleh dan solehah terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kita semua keluarga kita keluarga yang selamat, selamat di dunia wal akhirah, selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat nantinya terima kasih atas perhatiannya saya Sunandar Ibn Nur mewakili kerebat kerja mengucapkan terima kasih ke atas kehadiran Ustaz Nandi Naksabandi, atas kehadiran teman-teman dari uh, jamaah Majlis Ta'alim Baitur Rahim Cipete Utara, Jakarta Selatan. Dan mari kita dengarkan dendang lagu berikutnya sebagai penutup. Yaitu Bila Waktu oleh GSD, Generasi Seniman Jalanan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.